Luar biasa anggota Linmas yang punya berikan semuanya, terima kasih. Yuk ada Desi Tata Sama, Ulfa Damayanti, Sel Kedong, Sel Kedong, Sel Kedong, Sel Kedong, Emang Sip. Yang punya umpuluh, terima kasih, luar biasa. Yeah. Ja, ja. Ah, nummer, Uun, terima, terima kasih. Yang punya koma terima kasih. Rangsang putu oh, sirang suara. Oh, De kakean keihard Kleine inspiratie, raak kaken aan attractie. Stel tando, otsel tension, loes nieuwe, otsel super lang. Bisa mingopi, kleine inspiratie, raak kaken aan